து பாரஸ் Khusu itu keindahan, dia bukan kebenaran, bukan kebaikan Jadi kalau so, niat sholat itu kebaikan Kalau menjalankan sholat sesuai dengan aturan syariat itu kebenaran Tapi kehusukan sholat itu keindahan Kan gitu, betul gak? Sekarang kalau yang disebut tidak khusu itu kan tidak fokus Artinya lu menghadap Allah tapi tidak benar-benar hatinya menghadap Allah Itu kira-kira Allah sendiri bagaimana? kira-kira Allah Anda salat tapi terus Anda tidak fokus sama Allah itu kira-kira Tuhan tersinggung enggak? Tersinggung. Menurut Allah kamu itu salat apa enggak? Enggak. He? Eh? Enggak. Enggak kan? Tidak. Jadi meskipun kamu menjalankan kebenaran dan kebaikan salat, tapi kalau kamu tidak mencapai keindahan salat, kamu belum salat. Menurut Allah, betul enggak tadi kesimpulanmu? Kan kalau salat itu asal begini udah benar sama Allahu Akbar terus G kene iku kene mu major santuri enggak masalah. <tik> Allahu Akbar sami Allah liman hamidah. Mau gini, mau gini, mau gini-gini enggak gini, apa-apa. Mau pakai aliran ada macam-macam aliran, Ben. Ada salat begini, dari tahiyat begini sampai akhir. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah baru begini. Kedua, yang ketiga, sejak awal begini, begitu ada Allah bergetar. Setiap ada kata Allah bergetar. Allahnya lewat diam. Allah datang lagi bergetar lagi. Ini aliran ketiga. Hah? Eh? Ada yang gini, ada Allah baru begini. Allah lewat turun lagi. Aliran keempat. Ya, 4. Aliran kelima. Begini sejak awal dan bergetar terus ada Allah atau tidak? Ini aliran kelima. Aliran keenam. ஆக்கிங் பாலிங்க கண்ணா பயமாக த்ரிஜிபாத் hebatnya orang-orang yang punya jari-jari memperdebatkan bagaimana jari harus menuding dan bergerak. Tidak ada satu pun yang memikirkan sahabatnya yang tidak punya jari-jari. Jadi aku berpihak kepada yang tidak menuding karena tidak punya jari-jari. Karena dia yang mazlum kan begitu kan. Ah jadi terserah kamu mau pakai aliran yang mana. Wong itu bukan agama. Itu mazhab kok. Ada yang kalau yang yang gambarnya Paus tapi itu sub kok terserah mana asal kamu tahu அல்ேர Kamu tahu rujukannya, kamu tahu asal-usul filsafat hukumnya dan data-data dari perintahnya kan begitu. Terserah. Tapi pokoknya asal kamu lakukan dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai salam itu berarti kamu sudah benar. Terserah pikiranmu ke mana. Ngantuk pun enggak apa-apa. Yang penting badannya sudah disetel meskipun tertidur tapi tetap aja. Bisa gini, bisa kan bisa kan? Bisa, bisa itu. Pokoknya tidur, tapi pokoke sudah disetel. Dihipnotis dirinya. Pokoknya Allahu Akbar. Ah, gitu. Asal sudah begitu kamu sudah benar salatnya. Dan karena kamu niat baik salatnya, maka kamu sudah menjalankan ke kebaikan. Tapi kalau kamu belum khusyuk, kamu belum kamu belum mencapai keindahan, ternyata salatmu belum salat menurut logika mengenai Allah tadi. Itu kan sama dengan Saya salaman sama Iwan tapi saya ndak melihat wajah Iwan. Itu kan dia tersinggung, betul enggak? Betul enggak? Tersinggung. Saya menyambut setiap orang yang salaman dengan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Gitu loh. Karena saya fokus ke dia, karena dia fokus ke saya. Kalau dia salaman ke saya sambil sambil noleh-noleh ngene. -noleh Nek nah pas atiku enggak enak ya langsung tak totok dies ngene. nda semua salaman enggak ngawang-ngawang ku taek weniun. Kayak gitu. Ah, jadi ternyata Ben selama ini dalam peradaban dan kebudayaan dan manajemen Islam keindahan itu masih dijadikan aksesoris. Dia masih dijadikan dimensi sekunder, betul kan? Disangka keindahan enggak penting kan? Iya. Padahal ternyata keindahan merupakan syarat tercapainya kebenaran dan kebaikan menurut ini tadi. Kalau Anda tidak mencapai keindahan salat, maka kebenaran salatmu bisa batal. Karena namanya yang namanya khusyuk itu benar-benar ekspresi khusyuknya bisa beda-beda. Wong -beda. sekarang wong sekarang gini, kalau di Indonesia ada orang ngaji kan enggak boleh tepuk tangan. Paling-paling Allah gitu, toh. Coba kamu buka YouTube itu, kamu cari ngaji di Iran, di Mesir, di mana-mana itu. Unga goyel barang. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Wah! Sii, si, si. Terus kamu lihat ada Gara-gara namanya Hindawi, Syah Hindawi. Itu kalau dia sudah qiraah, itu anak-anak muda begitu dia naik suaranya itu langsung berdiri. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye itu qiraah. Loh. Kamu lihat di? di itu beratus-atus anak muda. Kayak nonton sepak bola. Loh. Kalau itu bentuk kekhusukan, kenapa dia kagum sama Allah? Ya Allah, Bener, ya Allah, top. <laughs> yang tua-tua Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. <laughs> itu kan ekspresi genre genre 60 genre 60-an 80 80-an ke atas ini Dulu, di kaji -kaji awal, Allah itu terkenal sebagai Jadi misalnya Misalnya apa? Ayat apa ditutur setuju kita terus jos jos jos boleh ndak? Boleh. Sing nglarang bengok iku sapa? Ayate ndek endi? Sing ngarane nek kon bengok terus Gusti Allah grebeken iku sapa? Masa Gusti Allah iso grebeken kupinge? Terus Gusti Allah duwe kuping loro ngono ta ya apa? He? Eh? Bahwa kita punya kesepakatan sopan santun dalam komunitas jamaah kita ayo. Tapi kalau ada orang punya ekspresi seperti itu ya enggak apa-apa monggo. Gua nak nemen kan dikaplo ki wengi ki wonten ngene dhewe kok repot. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang sangat begitu ya. Ibu saya jadi di desa saya itu belum pernah ada bupati bikin acara atau ustaz bikin pengajian di desa saya. Karena kapok sama ibu saya. Karena ibu saya itu begitu mendengarkan bupati ngomong ngene ana ustaz pengajian ngene ibuku langsung maju, Pak, sampean pun ngawur lho ngomong. Mboten ngoten. Manungsa niku mboten ngoten iku. Engko mboten mesti. Ibu saya itu langsung begitu. Jare sapa sampean ngomong niku? Iki kadang ngoten kadang mboten. Lah ngelu to bupatin e. Gitu lho. Itu yang langsung yang lain biasanya enggak sampai langsung tapi ya ngomong dhewe. Jare sapa? Para jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dimuliakan mbahmu. Laporan iki koyo ngono dimuliakan. Opone dimuliakan? Sapi didol. Sapine maro tuane digadekno, dimulyakan gatel oleh apa. Eh, gitu. Cita-cita saya begitulah, saya dibesarkan oleh hal seperti itu. Memang sangat kurang ajar kalau disebut pada regulasi budaya tertentu. Tapi kan kita terikat, sebenarnya sebenar. kita universalkan dulu sebentar. Ini ekspresi manusia. Kemudian ekspresi itu bermacam-macam, terjadi benturan, kemudian terjadi perjanjian, maka muncullah norma kebudayaan. Nah, sekarang Anda meneruskan norma itu tanpa ikut memproses perjanjian. Kalau suatu hari kita mengalami kemerdekaan untuk menciptakan ekspresi baru, monggo, nanti silakan benturan, sudah itu bikin perjanjian yang baru lagi.